Dan salah Aku mencintai Kamu sangat mencintai Kamu berjalan bersamanya Selama Kamu denganku Begitu rumit So Jade, I couldn't Begitu rumitnya Hanya karena Rasa Cintin Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku bakalan